Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya apabila ikut terawih bacaannya satu juz, lalu kita membawa Al-Quran sambil baca, itu bagaimana cara membawanya bu ya? Apakah ditaruh di mukena yang ada kantong di dadanya ataukah dipegang saja? Mohon penjelasannya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang membawa Al-Quran di dalam sholat, bawalah Al-Quran sebisa mungkin. Yang penting jangan melakukan tiga gerakan berturut-turut di saat kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Kalau harus membuka tentunya satu persatu. Tidak boleh berturut-turut satu. Ada jarak mencarinya itu. Tapi kalau batal tiga kali gerak, karena ini anggota besar. Karena tangan anggota besar, cebari iya anggota kecil. Tapi kalau tangan anggota besar, tidak melakukan gerak berturut-turut. tapi biasa wajar. Cuma biasanya taruh, pegang, dibaca. Di saat sujud sebagian mengatakan ditaruh di agar tidak taruh di, di agar tidak ditaruh di lantai supaya tidak merendahkan mushaf taruh dikepit begini kalau mang sudah disiapkan di bajunya siapkan tapi tidak semua ada persiapannya kan kalau tidak cukup ini di dalam keadaan normal tidak boleh bawa Al-Qur'an begini bukan begitu tapi dalam keadaan salat kan hanya sesaat agar terhindar daripada menjatuhkan mushaf di lantai jadi seperti ini, taruh di sini, taruh di katet segini, bukan dikatetkin, mohon maaf ya, taruh di sini untuk menyimpan agar tidak jatuh ke bawah. Kemudian dibuka lagi. Begitu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama seperti ini, baca dan mengikuti dengan bacaan bagus agar ada konsentrasi, ada kusuk kita dengan lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat yang dibaca oleh imam. Kalau tidak nanti tidur di belakang, sampai hatta minal masya Allah. Jadi bawat, nggak apa-apa membaca Al-Quran dan itu diperkenankan.